パラプロジェクトジュアルタ、カナバギマナポンジュガ、ヤナワニャポンサハイチュンがパナマサチュココ、パイポンポンサハ、ピー、キタハロス、サラワヤラ、アルカロー、チャリウワニャ、ヤナカンペリングアリババータクー、キタレット、ウタノリシャン、ウタノリシャン、ウタノリシャン、ウタノリシャン、ウタノリシャン、ウタノリシャン、ウタノリシャン、ウタ フリアタネとパラソンプレイジェンスカパチャフュクセンガ、パタフュクトキアジャンヤ、オランヤン、モンブラシカミン、フュンアミンスキア、オランヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤンヤン Ya. Terima kasih b a k Harko Iya bagi Saya pikir i n i lah Itu Noregianya aja yang goblok Ngapain、nah, ngasih d u s a t u miliar ke Indonesia Saya pikir kasih bantuan Juga n gak g akan tercatat tujuannya lingkungan hidup Duit mah habis kemana n gak g tau h nanti Hutan mah tetap aja nanti gundul Kelapa sawit tetap m aja lewat Karena mereka kekuat dengan d u i t n y a Ya s e k a l lagi Ya p i n t a n y a Indonesia マシモトカシブルティノニシアカシブルティノニシアカシブルティノニシアカシブルティノニシアカシブルティノニシアカシブルティノニシアカシブルうィノニシすカシブルティノニシアカシブルティノニシアカシブルティノニシアカシブルティノニシアカシブルティノニシアカシブルティノニシアカシブルティノニシアカ Padahal negara-negara besar sekalipun itu untuk tanda tangan tuh nggak gampang ya m i s a l n y a kalau masalah lingkungan dan Kyoto Kyoto itu Amerika kan nggak mau tanda tangan. Padahal dia perusahaan alam terbesar, perusahaan apa, penyumbang k a s rumah terbesar di di dunia gitu ya. Tapi kita kok bisa bisanya menurut saya memang sangat merugikan itu. Jadi industri-industri kelapa sawit, perhutanan itu sekarang jadi nggak nggak b e a s dan merasa d i k e c a l i k a n Kalau untuk aturan, m e t i y a kita punya aturan sendiri. Gak usah diatur dari lembaga-lembaga lain gitu Kalau n o r w e g i a s a m p a i ngeluarin uang itu kan bukan hanya, bukan hanya dari Noruke Maksudnya ada donatur-donaturnya Itu pasti ada kepentingan yang lebih besar dari itu kan Artinya supaya juga kita ini Gak a p a a a nanti Papa sawit kita juga bisa bersaing di luaran sana、gitu. Terima kasih Oke、okay. p a k a m r a n s e l a m a t pagi Ibu pagi, Pak. Ya di satu sisi saya s a l u t ada yang percaya sama pemerintah Indonesia gitu ya なでは、私は大阪のブロックで、私は大阪のブロックで、私は大阪のブロッ a で、e は大阪のブロックで、あなたは大阪のブロッは大阪のブロックあなたは大阪のブロックは大阪のブロックなたはい阪のブロックで、あなたは大阪のブロックなたは大阪のブロックで、あなたは大は大阪で、あなたのブロックのブのブロックで、あなたは大阪のブのブロックで、あなたのブロックで、あのブロック itu yang pertama itu m a r u s awasi benar tuh jangan sampai nanti d i p o d u k s i lagi untuk hal-hal yang gak jelas gitu. yang kedua masalah pengusaha kelapa sawit saya rasa itu juga bukan alasan ya juga bukan alasan bahwa mereka akan menghentikan atau akan berkurang produksinya karena kan Indonesia ini negara luas i n d o n e s i a bagian timur kan masih bisa d i k e m b a n g k a n masih banyak lahan-lahan yang tidak produktif yang bisa diubah menjadi lahan produktif tanpa harus menebangi pohon-pohon yang, yang gak perlu tanpa harus membuka lahan baru lahan-lahan lagi lahan yang a k ada Gitu. Jadi saya rasa itu semua sebenarnya bisa d i s e l e s a i k a n Kan tidak dari masalahnya pemerintah ini mau atau n g g a k Untuk pengawasan dananya tersebut juga mesti kita awasi, Pak. Jangan sampai nanti dana-dana yang sudah diberikan oleh pemerintah n e g a r a lain itu disalahgunakan untuk keberikan politik. s a j a terima kasih. Ya, baik, p a s t i y a s i l a k a n Kalau menurut saya ya, itu kurang pengetahuan pemerintah. Jadi kurang banyak informasi. Jadi...、Uh, ヨンキーカリコンパンハケニト、イトサンアスティク a カリ、oh,、イトモロキーカンパンサイメイスカリ、ディセピランソファワン、イヤー、アロパメリカマチューズ、ティナムのファニコーン、オトムンデジェイレフォルスインディスリー、オボコソン、カランバレカイト、オトムナファニコーン、トゥリト。ディキ ita、パゲンマチューン、ディスリー、キ ita、ソラミティハンバ、ボロロー。 キタイトのミサーガンモー、ミデリカナパー、パカプナインドスティー。ユトパナアランヤ、インダリダーマネジャー、イチンシュサー、ダリロワテルワン。ティーサイハラファンブランダイト、キサムリハキエンブリーフユー。パナイトミサーガンモー、イチン、マサタヤ、アロタパ、ジャーナイト、タンセティケティケティケティケテ a ケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケティケテ Uh, kita bisa mendapatkan keuntungan Dari pengelolaan hutan Itu aja Pak, terima kasih Ya baik Pak Hari, s i l a k a n Ya, yang dikatakan Bapak Barusan itu tepat sekali ya Eropa, Amerika itu dulu Merusak alam itu m e l e b i h i daripada kita gitu Setelah mereka maju Mereka bisa mengatur semuanya Sekarang kita disuruh, memang secara untuk dunia Kita memang baik Tapi boro-boro kita mikirin dunia Mikirin aja diri sendiri dulu Majukan dulu, kalau semuanya udah Uh, terpatah a e p dengan baik baru kita lah maju-maju ke -maju arah sekunder seperti itu, kita ini sebenarnya dibohongin tapi mungkin pemimpin kita itu gak paham yang seperti itu, seolah-olah kita i d e a l s gitu ya, sementara yang dasar-dasar kita n gak g penuhin gitu, nah ini menurut saya, karena ngeliat h satu juta dolarnya itu, mungkin ya mata kita jadi hijau ngeliat duit itu ya padahal yang dirugikan, kita jauh lebih ruginya lebih banyak, terima kasih iya, baik Pak Henry, s i l a k a n iya, sama e l t siang Pak ya silakan m b a k itu benar itu pemerintah itu nggak paham sama sekali nggak paham dan aparatnya itu nggak kuat itu di lapangan kalau penebangan hutan itu untuk diproses di dalam negeri di Indonesia baru diekspor hasil produknya Seperti furniture dan lain-lain hal itu sangat bagus pak semua industri jalan tenaga kerja juga jalan yang bikin mati penerbangan hutan itu mereka ekspor langsung di lognya ilegal logging itu langsung bawa dari, dari、uh, hutan langsung lewat ponsel langsung bawa ke luar negeri itu nggak ada hasil edisilu nya buat di negara kita, kalau semuanya masuk di negara kita baru bisa proses keluar nah itu semuanya tenaga kerja kita ter ter tercukupin semua itu masalahnya disitu mereka n gak g ada pengawasan y a n gak n g g tau h cara mimpin e g a r a ini semuanya cuma ngomong doang itu bu, terima kasih pak selamat sore pak Gilbert Halo, ya、itu. selamat sore, s i l a k a n bapak ya kita lihat aja lah bisa enggak gitu ini kan sama juga kayak kita mengatasi pembalakan liar juga ya nah, bisa enggak gitu saya sih pesimis ya sampai sekarang pun pembalakan liar aja kan susah untuk diberangkan pas apalagi i, ini tidak main-main ini untuk mendapatkan satu miliar dolar ini tidak main-main bule itu <guluh> bukan seperti bangsa-bangsa yang lain kan memberikan sesuatu itu pasti ada sesuatu ya kan nah sedangkan kita hukumnya aja tidak benar ya kan makanya、nah, harus dipelajari lah s e c a r k pemerhatian, saya sih gak percaya ini ya makasih dah terima kasih Pak Gilbert, Pak Sudibio selamat sore ya selamat sore Bu silakan ya salut aku ya nah, itu karena salah satunya diantara polisi hutan juga n gak g berfungsi oleh karena itu polisi hutan harus diduk didukung oleh TNI AD jadi hutan-hutannya n gak g ditebangi itu s a l a h s a t u bukan, bukan... k e lapas awit termasuk juga hutan-hutan untuk pertanian atau untuk perkebunan itu selalu-selalu merusak hutan termasuk pembangunan infrastruktur jalan dan sebagainya oleh karena itu Departemen Agraria juga ikut termasuk d a n a n a n a jangan diselewengkan biasanya t i t i l p sehingga mereka tidak dapat apa-apa kerja, kerja keras tapi tidak d i g a j i dengan baik termasuk juga operatannya harus dibayar sehingga hutannya terlindungi gitu loh jadi ada サランあニアマウワニアドアンダモクリアウバンマラキティーパティパティティーティーティーティーティーティーティーティーテ